Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Yahdihillahu <coughs> fala mudilla la wa may yudlil Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 وَمَيْتَعْنَ لَهَا وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَكَيْرُ الْهَدِيَةِ هَدِيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَلَّى وَالشَّامُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَّالَةٌ وَكُلَّ ضُل kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan tulul amal, panjang angan-angan. Rasulullah Alaihi s.a.w. memberikan bimbingan kepada umatnya untuk menyikapi dunia ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari hadis ke-6416 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ia ber, berkisah ya yaitu akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi biman kibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merai pundakku ya, Meraih pundakku faqala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kun fid dunya kaannaka gharibun au abirussabil jadikanlah oleh engkau wahai ibnu umar radhiyallahu anhuma jadikanlah dunia itu seakan-akan gharibun seakan-akan sesuatu yang asing au abirussabil atau menjadikan dunia itu sebagai titian untuk dilewati begitu saja Sebagai abir usabil orang yang melintas saja. Wakana ibnu Omar yakul maka kemudian ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan idham saita falatanta dari sobah. Apabila tiba waktu sore, ya. engkau menemui sore hari maka jangan menunggu sampai sampai pagi. Wajda aspahta falatantadir uh, al masa. Apabila tiba waktu pagi hari, maka jangan engkau menunggu sampai sorehat sore hari. Ya. Waktu minsehatika lima rodiqa, wamin haya tika limau tika. Ya. Maka jagalah waktu keadaan sehatmu sebelum tiba waktu sakitmu. Dan manfaatkanlah saat hidupmu sebelum kematian itu Kematian datang menimpamu Apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW Dalam menyikapi dunia Seperti orang yang berteduh sesaat Kemudian Setelah penatnya hilang, lelahnya hilang, kemudian melanjutkan perjalanan Bukan kemudian berteduh untuk kemudian setelah itu tinggal di tempat berteduh itu ya. Dan lupa, lupa kepada tujuan dari perjalanan itu Bukan seperti itu Maka orang-orang yang beriman, ia paham betul Kemana perjalanan itu akan ia tempuh? Ya. Kemana harus ia tempuh perjalanan itu? Jadi ia tidak akan kemudian terlena dengan teduhnya pepohonan yang ia jadikan tempat singgah. Ia akan, ia tidak akan terlena ya, dengan tempat yang begitu menyegarkan bagi dia untuk kemudian ia tidak melanjutkan perjalanan. Ya, karena sesungguhnya ya, dunia itu hanyalah tempat singgah sementara Titian untuk bisa mencapai kehidupan akhirat yang ya, mengembirakan bagi dirinya ya, Itu bentuk bagaimana seorang mukmin menyikapi dunia ini Jangan kemudian kesibukan-kesibukan dunia melepaskan kewajiban-kewajiban terhadap Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan dunia jangan sampai kemudian melupakan apa yang harus ia lakukan dengan kenikmatan itu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam. Jangan sampai ia melupakannya Maka jadikanlah dunia ini sebagai titian ya, Kita punya harta Jadikan harta itu sebagai media Untuk bisa menggapai Akhirat Yang membahagiakan ya, Bahagia di akhirat ya, Kalau kita memiliki kendaraan Jadikan kendaraan itu Menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat ya. Begitu juga kalau kita memiliki istri Memiliki anak Jadikan istri dan anak-anak kita Sebagai media Untuk kemudian kita Meraih jannah Dengan sebab kita berbuat baik kepada istri kita Dengan sebab kita berbuat baik Kepada anak-anak kita Kemudian dengan itu Allah membalas jannah ya. Demikianlah ya. Sehingga Meskipun kita sibuk dengan dunia Dalam pengertian kita bergelut dengan dunia Mencari dunia, mencari rezeki, Tetapi itu tidak menjadikan kemudian kita lalai ya, Tidak menjadikan kemudian kita lalai Kita bertebaran di muka bumi Untuk mencari rezeki Allah SWT Dan itu adalah diperintahkan Maka ketika langkah kita keluar dari Pintu rumah kita Kita sudah meniatkan Bahwasannya keluar dari rumah ini Sebagai wujud Untuk melaksanakan Apa yang Allah perintahkan Yaitu misalnya mencari nafkah Sehingga apa yang kita lakukan Apa yang kita perbuat Itu senantiasa Berada di atas ya, Kebaikan Berada di atas kebenaran Berada di atas tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Tuntunan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ya, Sehingga dunia ini benar-benar Dieksplorasi Dunia ini benar-benar dieksplorasi Untuk kesejahteraan kita di akhirat nanti Bukan dunia ini dieksplorasi Kemudian menjadi goflah kita Lalai kita Kepada kewajiban Melalaikan kewajiban terhadap Allah dan Rasulnya Bukan itu kalau itu namanya golf kita sudah lalai. Maka jadikan dunia itu sebaik-baik media, ya. Untuk kemudian dengan media itu kita bisa beribadah lebih khusyuk, bisa ya, menak, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala dengan lebih bersemangat. Ya, meraih ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan takwa yang sebenar-benarnya itu diantara bentuk sikap kita di dalam menghadapi dunia dunia dengan segala isinya dunia dengan segala isinya apakah itu isinya materi apakah itu isinya harta kekayaan apakah itu isinya ya, jabatan ya, semuanya adalah tujuannya untuk Pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa bahaya yang akan menimpa seseorang Bila ia memiliki sikap panjang angan-angan Apa bahayanya Di antaranya orang yang panjang angan-angan ya, Ini di antaranya orang yang panjang angan-angan Ia akan lupa dengan kehidupan akhirat Kenapa yang ia kejar terus adalah dunia dan dunia? Ya seakan-akan ia akan hidup seribu tahun lagi, seakan-akan ia akan hidup selamanya di dunia. Yang ia kejar hanya dunia dan dunia. Dan dunia yang ia dapatkan tidak untuk kemudian semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia yang ia raih bukan menjadikan ya sebagai media untuk lebih mendekatkan diri dia kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Tetapi dengan panjang angan-angannya itu, dunia yang ia dapatkan menjadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Ya. Ia lupa kalau nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya ia syukuri. Ya lupa kalau nikmat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala seharusnya ya bisa berbagi dengan orang lain bahkan orang yang tidak mampu. Ya lupa bahwasanya rejeki harta kekayaan harta yang ia miliki ya, seharusnya ada yang harus ia sisihkan untuk orang-orang yang memang berhak menerima harta itu. Nah, ketika orang itu panjang angan-angan, itu lupa semua, lalai, dia tidak melakukan hal-hal yang demikian, menjadikan apa? Menjadikan harta kekayaannya sebagai ya sebagai kebanggaan, bangga, berbangga bangga. Ya, maka kita akan dapati contoh orang-orang yang seperti itu, yang dililit oleh dunianya, maka Allah akan timpakan kepada orang tersebut. Karena orang itu tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dijadikan dunia itu sebagai titian untuk melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan untuk melawan Allah subhanahu wa ta'ala ya Nah ini yang sangat berbahaya ya. Kita mempelajari bagaimana korun ya, dalam surat Al-Qasas Korun yang begitu banyak harta kekayaannya tapi kemudian mendapatkan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan pembalasan iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian korun yang kaya raya itu ya, kemudian ditenggelamkan beserta hartanya ke dalam bumi. Ya, Allah tenggelamkan ya, harta dan korun ya, ke dalam bumi. Itu bentuk ya, balasan Allah bagi orang yang tidak mau Menjadikan harta kekayaannya Untuk semakin mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bahaya lainnya ya, Yaitu orang-orang yang panjang angan-angan ya, Itu bisa mengikis ya, Bisa mengikis Sifat sabar Yang ada pada dirinya Kenapa demikian? Karena orang yang ya, sudah istilahnya senang dengan dunia, dia sudah tidak bisa menahan diri, tidak bisa bersabar diri, ya untuk bersikap konaah, untuk bersikap menerima, untuk bersikap syukur, ya yang ada hanyalah ambisi dan ambisi untuk bisa meraih dunia, ya, sehingga apa? Sehingga ia tidak memiliki karakteristik Ya, sifat pada dirinya untuk bisa menjadi orang yang bersabar orang yang bisa menahan diri ya untuk ya tidak melampiaskan hawa nafsunya syahwatnya ya, syahwat kecintaan kecintaan kepada dunia tidak bisa ia tahan nah ini bahaya ya. bahaya orang yang dalam keadaan Tulul amal. Ya, panjang angan-angan. Ya. ada lagi, Tidak ada lagi sikap sabarnya. Tidak ada lagi sikap menahan diri. Ya, ya, mengendalikan syahwatnya. Keinginan-keinginannya untuk ambisi-ambisi dunia. Ya. Dunia ini banyak. Kalau dia mungkin jadi pejabat. Dia berambisi untuk seterusnya bisa men menduduki jabatan itu misalnya. Ya. Kalau dia pedagang, mungkin dia ingin menguasai perdagangannya. Bila perlu dimonopoli semuanya. Ya. Kalau dia misalnya ya, apa namanya bentuk-bentuk dunia lainnya, entah dia ya, menjadi orang yang senang dengan kecantikan, maka dia akan melampiaskan syahwatnya. Kepada sesuatu yang menurut dia Anggapan dia cantik dan menarik Na'ulubillah Jadi orang yang panjang angan-angan Akan mengikis Akan terkikis sifat sabarnya Sabar untuk bisa mengendalikan syahwatnya ya. Dan bahkan bersabar untuk ya, Tidak menggunakan ya, Tidak kemudian ingin berambisi Mencaplok Ya, kehidupan dunia dunia dan materinya untuk kemudian ia gunakan kemudian panjang angan-angan ya, itu menjadikan dia ya, bergelut di dalam kehidupan seharinya hanya untuk ya, mengusahakan ya, sesuatu yang sifatnya materi Sesuatu yang sifatnya materi Sebagaimana orang-orang komunis Yang dia tidak percaya Adanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang dia tidak percaya Kepada perkara-perkara Yang gaibiat Perkara-perkara gaib Yang ia percayai Hanyalah materi Materi-materi Ya gitu. Itu Orang-orang ya. Komunis, sehingga apa? Sehingga yang ia perjuangkan adalah ya, Sesuatu yang sifatnya materi ya. Keadilan akan ditimbang dengan materi ya. Kalau ada orang miskin, terus ada orang kaya Berarti belum adil Yang adil bagaimana? Kalau ya, semua orang sama rata sama rasa Itu baru adil jadi, itulah komunisme. ya Seperti itulah orang yang panjang angan-angan. Ya, dia tidak lagi untuk kemudian berupaya ya, nilai bahagia itu tidak semata-mata. Dia tidak tahu kalau nilai bahagia itu tidak semata-mata oleh adanya materi. Ya, ada orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, ekonominya mungkin termasuk ekonomi lemah, tapi dia bisa bahagia Artinya apa? Artinya materi bukan segala-galanya Sehingga seseorang menjadikan hidup bahagia Ya Di kalangan para sahabat ada para sahabat yang Fukoro Dan itu bahagia Bahkan Bahkan ya, Dalam keadaan Fukoro Dia bisa berbagi ya, Dalam keadaan dia fakir Sahabat itu fakir Ya dia bisa berbagi, yaitu dalam kisah yang sering mungkin pernah saya sampaikan di sini kisahnya seorang sahabat yang mau menerima tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau menjamu tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu, kemudian di rumahnya tidak ada makanan untuk menjamu tamu. Kemudian ditawarkan kepada sahabat siapa yang mau menjamu tamuku ini, ya, salah seorang sahabat ya, berdiri menyatakan saya siap untuk menjamu tamu, anda wahai rasul shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pamit duluan, kemudian ia sampai rumah disampaikan kepada istrinya kalau tamu rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan datang ke rumah kita dan akan kita jamu makan malam. Sang istri mengatakan. Kita hanya punya satu roti saja. Ya, kita hanya punya satu buah roti, ya, sekerat roti, dan itu pun jatah makan malam anak kita. Maka kata sang suami, kalau begitu tidurkan anak kita, ya, tidurkan anak kita, dan siapkan roti yang jatah anak kita itu untuk kita berikan kepada tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang ke rumah kita. Dan jangan lupa matikan lampu Sehingga tamu itu tidak tahu Kalau tuan rumahnya tidak ikut makan bersama dia Artinya apa? Dalam keadaan ia membutuhkan Dalam keadaan dirinya membutuhkan Tapi lebih bisa mengutamakan orang lain Ini menunjukkan bahwasanya materi bukan segala-galanya Orang yang dalam keadaan fakir Orang yang dalam keadaan fakir Bisa meraih bahagia ya, Bisa meraih kepuasan Dengan menjamu, dengan memberikan Dengan berbagi Padahal dia dalam keadaan fakir ya, Makanan saja tinggal satu kerat roti Tapi ia ya bisa Dengan berbuat Baik kepada orang lain Itu sebuah kebahagiaan bagi dia Itu sebuah kepuasan bagi dia ya. Dan yang seperti itu yang bisa menggerakkan seperti itu tidak lain dengan sebab iman yang ada pada diri para sahabat. Yang telah dibina, yang telah ditarbiah, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa Jadi kemiskinan, kefakiran yang ada pada diri mereka tidak menjadikan mereka kemudian ya, hidup susah dalam pengertian susah itu ya sampai misalnya ya, berkeluh kesah dan lain sebagainya justru mereka menikmati ya apa yang Allah berikan ya, walaupun secara ukuran materi mungkin mereka tidak mendapati sebagaimana orang-orang kaya tapi mereka bahagia dengan keadaan yang seperti itu nah inilah betapa panjang angan-angan itu membahayakan ya terhadap Diri seseorang Karena apa? Dengan panjang angan-angan Dia akan mengukur segala sesuatunya Dengan sesuatu yang sifatnya Wahiriyah Dengan sesuatu yang sifatnya lahir Dengan sesuatu yang sifatnya materi Ya Dengan sesuatu yang sifatnya materi Dan itulah yang Dielulukan Itulah yang disanjung-sanjung Ya dan itulah yang dibanggakan oleh Karl Marx, ya kan? Oleh Karl Marx ya. dengan dengan karya dia tentang pemahaman materialismenya dan lain sebagainya. Nah. Kemudian orang yang panjang angan-angan itu akan mengeraskan hati, ya. mengeraskan hati. Sehingga apa? Sehingga hatinya tidak lembut. Karena yang ia kejar dunia dan dunia. Yang ia geluti hanya dunia, materi dan materi. Itu yang menyebabkan dia keras hati. Ya. Ayat-ayat Al-Quran tidak lagi ia sentuh, tidak lagi ia baca, tidak lagi ia ya, amalkan. Keras hatinya. Ya. Fatholah alaihimul ahmad dalam kurun waktu yang panjang akhirnya hati mereka menjadi keras. Nah, kalau sudah hatinya keras, membatu ya, maka akan sulit untuk bisa memahami ya, penderitaan orang lain, tidak peka dengan keadaan lingkungan dan seterusnya. Dan lebih daripada itu, sulit untuk menerima kebenaran sulit untuk menerima ayat-ayat Allah subhanahu wa taala sulit untuk menerima sunnah sunah rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ketika hati sudah membatu hati sudah membatu wal yazubillah taibkanna sisa waktu ada sekitar 10 seperempat jam kita baca pertanyaan <coughs> Dalam undang-undang lalu lintas Pemerintah menetapkan Batas usia minimum Seseorang boleh mengendari kendaraan di jalan Sebagai bentuk ketaatan Apakah seorang sunni salafi Wajib menjaga anaknya Untuk tidak mengendarai sepeda motor atau mobil Sebelum cukup usia ya. Jazakumullahu khairan wa barukallahu fikum Wa antum jazakumullahu khairan Wa fikum barukallahu coba dipelajari kembali undang-undang lalu lintas itu eh, apakah memang bunyinya tidak boleh mengendarai kendaraan ya. atau usia usia berapa ya 17 ya kalau tidak salah itu hanya untuk membuat surat izin mengemudi sebab nanti maknanya akan berbeda Ya, surat izin mengemudi. Nah, coba dipelajari kembali. Tapi kalau secara umum, memang pemerintah menetapkan usia ya, pembuatan SIM itu setelah 17 atau setelah ke atas 17 tahun. Ya, maka ketika seseorang pada usia 17 tahun ia membuat surat izin mengemudi, untuk kemudian ia bisa membuat ya, mengendarai sepeda motor di tempat umum maka ia berarti melaksanakan ketaatan kepada waliul amr ketaatan kepada pemerintah ya, dan seperti itu ya seperti pakai helm ataupun yang lainnya ya. Apakah jika kita berharap atau dan menghitung-hitung gaji yang belum kita peroleh untuk dapat mendaftar ibadah haji apakah termasuk tulul amal? Menghitung-hitung gaji yang belum diperoleh untuk daftar untuk mendaftar ibadah haji bukan termasuk tulul amal. Karena tulul amal itu seperti tadi ada unsur wal-i'radu 'anil akhirah ya tulul amal itu ada unsur al-i'rad 'anil akhirah gitu ya menyampingkan urusan akhirat kalau untuk ibadah haji justru harta kita ya walaupun hanya dalam bentuk menghitung saja ya misalnya nanti sekian tahun kita dapat gaji segini nanti sekian tahun kita bisa haji misalnya itu bukan tulul amal karena harta yang ia dapatkan harta yang ia dapatkan untuk beribadah ya. dan tujuan daripada dia beribadah adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala agar kehidupan akhiratnya bahagia jadi bukan tulul amal ya walaupun menghitung-hitung harta menghitung-hitung gaji ya seperti misalnya zakat zakat kan harus dihitung-hitung mana ada zakat tidak dihitung? Bagaimana orang akan mengeluarkan zakat kalau tidak dihitung? Ya dihitung-hitung mestinya. Nah, yang seperti itu menghitung harta untuk nanti kemudian dikeluarkan zakatnya itu bukan tulul amal. Ya, bukan tulul amal. Ya. Karena apa menunaikan zakat? Artinya, ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu bukan bahagian daripada Ya. Perkara mengenyampingkan kehidupan akhirat, Justru dengan harta yang ada pada dirinya, ia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan-amalan tadi, amalan haji, amalan umroh, amalan menunaikan zakat, itu amalan, itu amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi silahkan gajinya dihitung-hitung, ya, supaya nanti bisa mendaftar ya, untuk mendapatkan kuota Haji. Ya. Ada seorang ikhwah yang memiliki satu istri dan anak lebih dari satu ya. Kalau saya sebutkan lebih dari Sesuai yang tertulis Nanti oh berarti fulan ini <laughs> ya, Untuk me menyamarkan aja Jadi anaknya lebih dari satu Gitu saja Namun pekerjaannya saat ini Tidak bisa mencukupi Kebutuhan sehari-harinya Ya bahkan beberapa beberapa kali sempat meminjam uang dan belum kembali apa nasihat yang tepat untuk beliau jika saat ini pun beliau masih ingin punya anak lagi bagus beri semangat ya beri semangat kalau ingin punya anak lagi kenapa ya jangan gelisah masalah rezeki ini anak sudah jumlahnya sekian masih sering hutang tenang saja setiap anak sudah ada rezekinya masing-masing yang memberi makan anak kita yang memberi rezeki untuk anak kita bukan kita orang tua itu hanya hanya talang aja yang dilewati oleh rezeki itu nanti hanya penyalur distributor ya, dari rezeki Allah Subhanahuwataala ya jangan khawatir jangan cemas ya walaupun sekarang hidupnya masih ya Tutup lubang, gali, lubang ya, Hutang, bayar Hutang, bayar Ya seperti lampu PLN yang sering ngadat Rup, biar, reb biar, reb ya. biar Tapi itu jangan menjadi satu hal yang mencemaskan kita ya. Karena kita tidak tahu Keadaan kita lima tahun ke depan Keadaan kita sepuluh tahun ke depan Ya ada orang yang dulu hidupnya ya, tidak punya rumah, ya, pekerjaannya kontraktor karena setiap tahun dia harus pindah rumah ngontrak, kan pekerjaannya kontraktor ngontrak rumah, ya, belum punya rumah jadi kontrak rumah habis ya, diusir sama yang punya rumah misalnya, terus cari kontrakan sampai akhirnya dia mau ngontrak ya, habis masanya dia tidak punya uang akhirnya ngontrak apa? bukan ngontrak rumah, ngontrak garasi mobil punya orang yang tidak dipakai, ya itu jadi rumahnya. tapi siapa tahu kemudian orang ini berapa tahun ke depan nasibnya tidak seperti itu, ya, nasibnya tidak seperti itu. nah kita jangan pesimis menghadapi hidup, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang memberi rezeki itu adalah bukan kita, bukan orang tua, tapi rezeki anak-anak itu ada masing-masing dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalaupun kita berusaha semaksimal mungkin supaya tidak lahir lagi anak misalnya, tetap saja kalau Allah kehendaki, ya akan, ya akan Allah karunia juga anak misalnya. Jadi Ya, jangan berpikir kalau anaknya banyak nanti hidupnya jadi semakin susah. Jangan ada pikiran seperti itu. Jangan ada pikiran seperti itu. Kalau anaknya banyak nanti hidupnya makin susah. Jangan ada pikiran seperti itu. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita punya pikiran anak kita makin banyak hidup kita nanti bikin susah itu namanya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seorang mukmin berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh dengan banyaknya anak ini, mudah-mudahan Allah akan memperbanyak rezekinya. Ya, minimal di hari raya. Ketika nengok mbahnya ini buat kamu ya sepuluh ribu buat kamu sepuluh ribu ya terus ada anaknya lain punya anaknya 2. ini sebuatkan ini dua ribu ini anaknya 10. sepuluh ribu dapat seratus ribu nah banyak anak banyak rezeki ya kan ya. jadi jangan sekali-kali kita punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala ya. hendaknya kita husnul billah Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Ya, dengan itu tadi. Semakin Allah membukakan ya, rezeki dengan sebab anak-anak itu misalnya. Jadi, ya, apapun keadaan kita, ya, anak kita misalnya sedikit, jangan berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Tetap kita punya prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini atau esok Atau esoknya lagi Hidupnya dari menghutang dan menghutang Penghasilan hari ini segini Besok hutang lagi ya Bayar Terus besok hutang lagi ya Tidak masalah Itu hanya dinamika kehidupan Itu hanya dinamika kehidupan Itu yang pertama Nasihat yang kedua Kita yang diberi Kelonggaran rezeki memperhatikan yang keadaan seperti ini, ya keadaan saudara kita seiman ini yang dalam keadaan susah ini yang berhak untuk mendapatkan zakat, ini kan berhak untuk mendapatkan zakat. yang seperti ini diperhatikan, ya diperhatikan, cari identitasnya siapa ini, ya, yang kira-kira kehidupannya memang dalam keadaan susah. Misalnya, nah jadi kepada mereka ehwa ya, yang Allah berikan ya, rezeki yang lebih misalnya ya, hendaklah cari orang-orang yang seperti ini untuk kemudian diberi bantuan. Kenapa demikian? Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilai wa ahsin dan berbuat baiklah engkau kama ahsanallahu ilaika sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau apa berbuat baiknya Allah kepada engkau memberi harta sehingga harta itu ya, harta itu berlebih pada dirimu itu baiknya Allah subhanahu wa taala kepada engkau maka sekarang gilirannya engkau untuk berbuat baik kepada orang lain dengan harta yang Allah berikan itu Engkau berbuat baik kepada orang lain Jadi bukan hanya nasihat ini Bukan hanya kepada Kepada yang bertanya saja Tapi juga termasuk kepada kita semua Bagaimana jika seseorang merasa berat menolong orang dalam artian memberi utang, Padahal dalam kondisi mampu untuk memberi Dikarenakan merasa dimanfaatkan karena sudah sering memberi hutang Namun tidak ada kejelasan untuk mengembalikannya Bagaimana sikap yang seharusnya Nah ini juga masalah, ini berarti sudah masalah kepercayaan Ini sudah masalah kepercayaan Ya kalau sudah masalah kepercayaan Kembali kepada masing-masing Pribadi orang ya. Jadi ketika kita orang mampu Diberi kelebihan Seandainya ya, Sedikit uang yang kita berikan untuk Seseorang pinjam uang Kemudian kita berikan Untuk kita berikan ya. Kemudian uang ini Belum dibayar Tapi dia sudah minta lagi pinjaman kalau kita masih mampu, beri lagi pinjaman ya. Apakah keutamaan orang yang meminjamkan uang Kemudian jatuh tempo Orang yang meminjam ini belum mampu melunasi hutangnya Apa keutamaannya? Ya. Keutamaannya, menurut hadis-hadis yang sahih Keutamaan orang yang meminjamkan uang Meminjamkan sesuatu kepada orang yang Orang ini kemudian belum mampu membayar Padahal sudah jatuh tempo, kemudian diberi keringanan lagi, silakan. Nanti bayar sampai dirimu mampu membayarnya misalnya. Nah, orang yang meminjamkan uang ini setiap harinya diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi setiap harinya, dia mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia memberi tempo lagi kepada orang yang memang betul-betul kesulitan. Tapi kalau orang yang berbeda dengan orang yang punya persediaan uang sebenarnya, bisa untuk membayar, tapi dia tunda-tunda. Nah, orang ini adalah orang yang dolim. Berbuat dolim kepada saudaranya. ya Kepada orang yang meminjamkan uang itu. Dia berbuat dolim. Kenapa? Karena dia sudah menahan hak ya, orang yang memberi utang itu. Kan, Uang yang ada di itu Untuk kalau dibayarkan itu sudah terlaksana ya. Tapi karena ditahan Uang ini Sehingga haknya orang yang meminjamkan uang Ini kan uangnya bukan uang dia sebenarnya Tapi uang yang meminjamkan ini Nah itu dia berbuat dolim ya. Jadi di dalam syariat Timbangannya seperti itu ya. Maka kepada yang meminjam Kalau memang mampu bayar Kalau tidak mampu Minta tempo lagi kepada yang mampu eh, Kepada yang mengutangkan uang Kepada yang mengutangkan uang Kalau ada memang benar-benar Tidak mampu untuk melunasi hutangnya Beri tempo Karena setiap harinya dia akan selalu Dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ya, Bahkan bila perlu Ya sudahlah lunas sajalah Kalau memang uh, kamu tidak mampu Misalnya Cepat ya, ya itu di dalam syariat seperti itu bahkan itu lebih utama kalau memang orangnya betul-betul tidak mampu ya begitu jadi itu dalam masalah bab utang piutang jadi kalau memang mampu ya ya melihat keadaannya dia hutang lagi oh uh, kalau enggak diberi kasihan ini ya misalnya kasihan ini tidak bisa makan misalnya dalam pengertian dalam bahasa kan tidak bisa beli beras, ya tidak bisa ya kelaparan misalnya, nah yang seperti itu jangan diberi hutang kalau kelaparan sampai kelaparan tidak bisa makan anaknya juga tidak bisa makan kalau yang seperti itu jangan diberi hutang, ya, diberi tunai langsung ini untuk beli makanan ini untuk beli lauk ini untuk beli apa silahkan ini bukan hutang ini sedekah, statusnya sedekah. Ya kalau kita tahu betul-betul tahu orang yang datang ke rumah kita itu mau pinjam uang karena untuk beli beras, karena untuk beli lauk pauk. Padahal dia sebelumnya hutang kepada kita, hutangnya aja belum dilunasi. Ya, jangan jangan dimarahi, ya, dasar muka tembok. Ya nggak ngasih udah marah-marah-marahin, marah, marah. jangan. Dilihat kondisinya, kalau memang dia betul-betul fakir sekali, tidak mampu, ya dalam keadaan kritis, satu dua hari ke depan dia tidak bisa makan. Kalau sampai kita tidak memberi, dosa kita, kita yang berdosa, ya. Kenapa? Ya, perut kita kenyang, sementara tetangga kita kelaparan, itu berdosa. Ya, maka kalau dia datang ke tempat kita Untuk pinjam uang Dalam keadaan dia memang membutuhkan Untuk beli beras Beli lauk pauk gitu Untuk untuk dia, istri, dan anak-anaknya Jangan diberi hutang lagi ya, Bila perlu hutangmu lunas Nih sekarang ini sedekah untuk kamu Sudah Beli beras, beli makanan, sana Harusnya begitu Harusnya seperti itu Nah ada ya, nah, bagaimana bila diberikan rezeki melimpah dalam kondisi datang sendiri? Oh, masya Allah, ya, datang sendiri, ini. Ya Masya Allah Rekeningnya terisi ya. Masya Allah ini Dan memiliki rencana serta kebutuhan yang memerlukan pendanaan Seperti haji, rihlah, syariah ya. Berbakti kepada ibu Maksudnya mengunjungi ibu, bapak ya. Oh bapak sudah wafat katanya ya. Apakah boleh diterima semua rejeki dari Allah Terima Tidak mau terima, serahkan saya diterima ya ini rezeki halal ya datang sendiri ya gitu terima ya karena sudah punya rencana lagi kalau ini datang rezeki ini datang mau rihlah syariah mau haji mau apa mau ini bagus sekali ya, ya bagus sekali Dalam muamalah, apakah keadaan manusia yang amaliyahnya jelek seperti menghina, zalim, tidak amanah, sombong dan berbohong patut kita menjauh darinya atau sebaliknya diayomi. Kalau kita tidak mampu menasehatinya, menjauh Kalau kita tidak mampu menasehatinya, menjauh Karena sombong, bohong itu bisa menular ya. Tidak amanah, berbuat zalim itu bisa menular ya. Bisa membawa seseorang kepada perbuatan yang jelek itu. Dengan maksud menjaga keselamatan diri kita. Ya, untuk maksud menjaga agama kita. Menjaga agama kita. Keadaan yang bertanya merupakan orang yang fakir akan ilmu. Ya, jauhi. ya. Menjauhi orang yang kasar itu diperbolehkan. Misalnya sikap kasar itu dibolehkan. Ya, apalagi menjauhi orang yang akhlaknya tidak baik. Itu dibenarkan para ulama Syekh Ibn Uthayyimin rahimahullah Juga memberi nasihat seperti itu Boleh menjauhi orang-orang yang seperti itu Karena khawatir agama kita Khawatir ya, Akhlak kita terpengaruh Dan lain sebagainya Demikian mudah-mudahan bermanfaat Wallahu Wallahu'alam biswab ya, Mudah-mudahan Kita mendapatkan ilmu Yang diberkahi Dan kita senantiasa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ya, ta'ala dan yang lebih daripada itu kehidupan akhirat kita mendapatkan tempat yang terbaik masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala wa allahu alam biswab subhanakallahumma wabihamdik ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik wassalallahu ala nabiyina muhammad walhamdulillahi rabbil alami